Mitra bisnis saatnya bisnismen opinion kami hadirkan dan kami mengajak Anda untuk berbagi opini dan komentar. Lain telpon e 6339160 kami buka untuk Anda. Silakan beri opini dan komentar Anda. Mitra bisnis koruptor kembali mendapat remisi seperti dikutip jawapos. Terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan mendapat remisi ganda Yakni remisi umum hari kemerdekaan dan remisi khusus hari raya keagamaan Total selama 4 bulan Pemberian remisi kepada napi koruptor seperti ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY Untuk memberantas korupsi Nah, apa komentar Anda soal pemberian remisi untuk koruptor juga untuk terpidana lain ini? 6339160 s i l a k a n Anda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 Apa komentar Anda soal pemberian remisi untuk koruptor Juga untuk terpidana lain ini 633-9160、oh. Pak Tunggu, selamat pagi ya, selamat pagi s i l a k a n サイトスタンフィダスとジューサマスカリー、ナフィアンバーガイス、ダパープレミシー、カナカイス、ジュたス、ジュラス、ジュラス、ジュラス、ジュラス、ジューサマスカリー、ジュラス、ジュラス、ジュラス、ジュラス、ジ ファンサーファンサーファンサーファンサいファンサーフ n ンサーファンサーファンサいファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーファンサーフ ご視聴ありがとうございました。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 Suryadi, selamat pagi Ya, selamat pagi Ibu Saya pikir ini sangat baik ya Kemajuan yang sungguh, sangat luar biasa Dari segi keagamaan kita Dimana kita m e n g a k u i Tuhan yang maha pengampun Dan u m a t n y a menjalankan premisi ini sesuai dengan pengampunan tersebut Semoga diri daya oleh Allah ya, kuku semuanya、yeah. Terima kasih Pak Surya di 6339160 Masin Sukanda yang ingin berbagi opini dan komentar. s i l a k a n di l a i n telepon kami 6339160 komentar Anda soal pemberian remisi untuk koruptor dan terpi dan a lainnya. ジョン